Anda masih mendengarkan Manis Majelis Iman dan Islam. 10.44 AM I Dream Radio Successful Muslim Family, sahabat I Dream. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di 10.44 AM. Atau mungkin juga untuk anda yang saat ini mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id Kita masih di kajian si Nabawiyah. Nambabia, ya maksudnya masih bersama Ustadz Said yang akan memberikan materi di hari ini Tadi di sesi pertama, di sesi kedua juga kita sudah bahas bagaimana urgensi, kemudian juga peristiwa, periode sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW Baik, di sesi kali ini kita akan mendengarkan bagaimana uh, sirah atau mungkin juga sejarah di periode lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafadhol, Ustaz. Ya, uh, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dapat dikatakan sebagai sebuah peristiwa lahirnya seorang manusia biasa di tengah-tengah keluarga yang bersahaja, yang sederhana, bahkan tidak terlampau tampak uh, kelebihan-kelebihan yang menonjol. Dalam uh, keluarga Nabi Muhammad SAW Yang dimaksud adalah bahawa Beliau lahir dalam keadaan yatim Di mana ayahandanya Abdullah telah wafat Saat beliau masih berada di dalam kandungan Adapun ibundanya Aminah adalah seorang Ibu yang sederhana Yang uh, bersahaja tidak tergolong juga seorang yang kaya raya berlimpah harta benda hanya keluarga uh, sederhana dan uh, dikenal keluarga Nabi adalah keluarga yang baik-baik uh, oleh kerana itu dalam satu literatur dikatakan bahawa inna huyata min nikahin syar'iyin la min sifahin jahiliin sungguhnya Nabi terlahir dari proses hubungan pernikahan kedua orang tuanya secara baik-baik, yang dalam konteks syariat itu sudah memenuhi syariat, bukan hasil dari pergaulan hubungan kejahilihan yang marak pada saat itu. Itu saja yang menjadi sebuah catatan dasar tentang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal-hal yang berkenaan dengan seputar kelahiran. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kakeknya Abdul Muttalib adalah lahirnya cucu kesayangan. Di samping kan statusnya juga sebagai yatim, kakeknya Abdul Muttalib sangat sayang sekali kepada cucunya yang satu ini. Oleh karena itu dalam satu riwayat yang memberikan nama Muhammad, nama yang sangat bagus, yang sangat indah itu tidak lain adalah kakeknya sendiri Abdul Muththalib. Yang perlu juga diberikan catatan di sini adalah bahwa sesungguhnya nama Muhammad itu sudah ada juga beberapa bayi-bayi yang diberikan nama dengan nama Muhammad. Mengapa demikian? Karena pedagang-pedagang di kota Mekah saat mereka membawa dagangan ke negeri Syam, di sana mereka bertemu dengan para rahib dan dari para rahib mereka mendapat isyarat bahawa Kelak akan na datang Nabi akhir zaman ya, Dengan inisial lengkap yang disebutkan Di antara namanya adalah Muhammad Karena itu dalam catatan literatur Ibnu Hisham disebutkan Bahawa sudah ada beberapa Nama Muhammad di kota Bekah Karena orang tua Mereka ketika mendengarkan Itu semua dari para rahib Mereka ingin kelak anak mereka siapa tahu bisa menjadi nabi di penghujung zaman ini. Dalam literatur catatan Ibn Hisham ada nama Muhammad bin Maslamah, ada nama Muhammad bin Zaidan, ada nama Muhammad bin Amr dan beberapa lagi nama Muhammad yang lain. Dari sini Abdul Muttalib juga ingin memberikan nama tersebut yang memang juga terkesan, disebut enak, didengar enak. Dan memiliki makna yang sangat bagus Muhammad artinya yang banyak dipuji Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mentakdirkan Bahwa Muhammad bayi ini Kelak memang Dipersiapkan menjadi nabi dan rasulnya Oleh karena itu ada ayat yang menyebutkan Allahu a'lamu Haythu yaj'alu risalata Allahlah yang lebih mengetahui Kepada siapa sekiranya Risalah ini akan dinobatkan. Maka itu semua sudah merupakan kodroh dan irodahnya Allah Subhanahu Wataala ketika Allah memilih risalah akhir ini diberikan kepada seorang bayi yang dilahirkan dalam keadaan yatim dari keluarga miskin, papa sederhana, bersahaja dan itulah kuasa dan kehendak Allah Subhanahu Wataala. Para pendengar sahabat. Eh, I, did, I dream, I dream yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah dikatakan bahwa secara proses, secara fenomena sekali lagi adalah kelahiran manusia biasa seperti pada umumnya lahirnya bayi-bayi yang lain di kota Mekah. Sehingga di sini bila ada riwayat-riwayat yang menyebutkan terlampau berlebihan menggambarkan posisi atau keadaan lahirnya Nabi Muhammad SAW ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan tangannya menengadah ke atas seperti orang yang berdoa padahal secara logika sangat tidak mungkin bayi lahir dalam kondisi seperti tersebut ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Maka yang paling logis adalah khitan merupakan bahagian dari hal-hal yang lumrah sudah di kota Mekah bahwa anak-anak laki itu mereka juga mengalami proses khitan pada saat tumbuh kembang menjadi anak-anak uh, sehingga pendapat yang paling uh, cocok adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir seperti biasa. Dalam kondisi belum dikhitan dan sangat mungkin yang menghitankannya adalah kakeknya Abdul Muttalib yang menghandle asuhan setelah eh, ayahnya Abdullah meninggal saat beliau masih berada di dalam kandungan. Ada lagi riwayat mengatakan bahwa bayi Muhammad lahir dalam keadaan tali pusatnya terputus. Ini juga merupakan sesuatu yang lebih jauh lagi dari logika yang bisa diterima karena bayi itu mendapatkan suplai asupan makanan dari uh, tali pusat yang selalu menempel dengan uh, rahim ibunya sehingga kalau dikatakan sudah terputus sejak awal dilahirkan maka di mana logikanya bayi tersebut mendapatkan uh, nutrisi secara alamiah dari Uh, yang bisa me, me, me memberikan jaminan keberlangsungan hidupnya di dalam rahim tersebut. Jadi beberapa sebutan-sebutan mengenai peristiwa di seputar kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tentu saja perlu disikapi dengan sikap yang uh, yang kritis, yang baik, sehingga yang lebih tepat dan selamat adalah Nabi lahir sebagaimana lahirnya manusia biasa kebanyakan pada saat itu. Kemudian kalau ada yang mengatakan bahwa e, Ibundanya Aminah binti Wahab saat melahirkan Nabi Seperti ada secercah Cahaya menyeruak Keluar Di antara proses-proses kelahirannya Maka Dapat dimaknai bahwa Ungkapan-ungkapan tersebut Bisa mengandung makna majazi Atau arti kiasan Atau dapat diartikan Sebagai kalimat Hiperbolik yang seolah-olah yang dimaksud cahaya menyertai kelahiran Nabi SAW atau menyertai eh, proses bersalinnya Ibundanya Aminah adalah isyarat tentang kesenangan, kebahagiaan dan eh, kelegaan yang dialami oleh Ibundanya Aminah setelah proses persalinan itu Berjalan dengan lancar dan selamat. Jadi peristiwa-peristiwa seputar atau mengenai saat-saat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, ada hal-hal yang eh, terlampau terkesan berlebihan ya, menyebutnya, sehingga kita tidak bisa eh, memberikan satu pendekatan nalar yang objektif terhadap. Apa sebenarnya hakikat daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW Yang paling tepat dan insya Allah lebih memberikan keyakinan dan kemantapan dalam hati dan pikiran kita adalah Bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan tak ubahnya sebagaimana manusia biasa pada umumnya Melalui proses persalinan kelahiran yang normal yang wajar apa adanya dialami juga oleh Bayi-bayi yang lainnya Karena tidak ada satu pun Baik keluarga beliau Yang sejak lahir Seolah-olah menyatakan bahwa Ini benar-benar Kelak -benar akan menjadi calon nabi akhir zaman Tidak ada yang memastikan hal tersebut Di awal Kalaupun kemudian eh, Kakeknya Abdul Muttalib Sangat memperlakukan cucu barunya ini Dengan penuh kasih sayang Itu merupakan sebuah Uh, kewajaran yang logis saja karena beliau kakeknya bertanggung jawab penuh terhadap cucunya yang yatim ini karena lahir tanpa didampingi seorang ayah yang ada di sampingnya sehingga dalam riwayat mengatakan bahwa uh, Abdul Muttalib menggendong bayi Muhammad membawanya ke Masjidil Haram mengajaknya masuk ke dalam Ka'bah Baitullah jadi catatannya langsung dibawa masuk ke dalam Ka'bah ya yeah. Tidak didekatkan dengan berhala-berhala patung sesembahan sesembahan yang bertengger di samping Ka'bah. Itu untuk menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW sejak bayi sudah betul betul didekatkan auranya dengan bait Allah, dengan rumah Allah yang kelak menjadi misi utamanya membebaskan patung patung sesembahan dari sisi rumah Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Kemudian satu riad lain lagi terkait dengan kelahiran Nabi SAW adalah Abu Lahab Pamanda. Beliau yang pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW sangat gembira, sangat senang sekali. Ketika hal itu diberitahukan oleh Suwaibah Al-Aslamiyah, hamba sahaya dari Abu Lahab. bahwa eh, keponakan yang baru, baru saja lahir. Dan beliau sangat senang sekali Abu Lahab atas berita tersebut. Sehingga saking senangnya mendengarkan berita kelahiran Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab pun memerdekakan Suwaibah Al-Aslamiyah. Dari statusnya sebagai hamba sahaya menjadi wanita merdeka, karena suai al-Islamialah ya yang menyampaikan informasi kepada Abu Lahab tentang kelahiran Nabi Muhammad saw. Sehingga dalam satu riwayat bahwa Abu Lahab mendapatkan keringanan hukuman dalam siksanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neraka dengan memberikan seminggu sekali jamuan minuman kepada Abu Lahab karena sempat senang, sempat gembira. Dengan lahirnya Keponakannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan Semua hal yang menjadi uh, Gambaran peristiwa kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Memberikan satu Pelajaran buat kita sekalian Bahwa seperti itulah keberkahan Yang Allah sertai Dengan lahirnya Bayi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang secara umum Sebagian besar adalah gambaran-gambaran e, peristiwa yang dialami oleh keluarga pada umumnya saat itu, juga e, peristiwa lahirnya bayi-bayi e, secara normal dan wajar, sebagaimana yang dialami oleh bayi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Oke, okay, sahabat I Dream, terima kasih untuk anda masih bersama kami di 1044 Dream Radio Successful Muslim Family. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana periode waktu lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kajian Sirah Nabawiyah untuk hari ini. Sahabat Edream kita masih akan kembali untuk anda. Jangan kemana-mana pastikan anda masih bersama kami di 10:44 AM I Dream Radio, Successful Muslim Family.